Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Walaaqibatul Mutaqin. illa salli ala zalimin Allahu Masya Allah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu alaikum Alhamdulillahirrabbilalamin Walakibatulilmuttaqin Walaudwana illa aladzhalimin Allahumma salli wa sallim Wabarik ala sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajmain Amma ba'd Umir sahabat yang kelihatin Dimanapun anda berada Segala syukur hanya untuk Allah Hujian, rasa cinta Sayang, semuanya Hanya milik Allah semata Bukan untuk siapapun Dan apapun Ma fi qalbi illallah Di hati ini Tidak boleh ada siapapun dan apapun Kecuali Allah Baik Saya ingin tegur sapa terlebih dahulu Untuk para hadirin jamaah masjid amnida Yang mudah-mudahan Senantiasa di anugerahkan kemuliaan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbal Alamin nah, Ibu yang di belakang apa kabar semuanya sehat? Rabi jawabnya masih setengah hati ini Sehat ibu? Ibu kalau saya tawarin Mau kebahagiaan di dunia Apa di akhirat Waduh mahluk amat ya Dunia <tuh> Akhirat Karena memang itulah doa yang senantiasa Kita baca Rabbana adina Fit dunia hasana Wafil afirati hasana Wafina agabarnar Baik Bapak apa kabar semuanya sehat Sehat Alhamdulillah di pagi yang penuh dengan kemuliaan ini kita bisa bersama-sama menghadiri acara Bengkel Hati dan mudah-mudahan ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita dunia akhirat amin ya rabbal alamin Baik saya mau tegur sapa dulu nih kira-kira pemirsa yang berasal dari daerah yang cukup jauh dari mana saja saya mulai dari kaum bapaknya dari mana bapak tersibnya dekat atau ya Kerawang, ya Jawa Tasek sama Kerawang, pak. Ya dari mana, pak? Jawa Timur. Jawa Timur, Jambi. Alhamdulillah, Jawa Timur Jambi. Yang dari Pulau Jawa lainnya ada? Ya dari mana, ibu? <tuh> Jakarta masih di Pulau Jawa. Yang paling belakang, ah? Dari Palembang, Palembang Jambi. Satu lagi, Bekasi. Ya, si ibu pondok ungu mah dekat naik angkot sampai. Ya, Jambi, Bekasi, Palembang, yang dari Kalimantan ada? Ah, ini Bapak alhamdulillah dari Kalimantan. Dari Kutai Kartanegara mah ya, dari Tenggarong. Subhanallah. Ya ibu dari mana? Tangerang Priok. Oh, Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang. Mojokerto Jawa Timur, pokoknya dari ujung ke ujung semua hadir di acara bengkel hati. Alhamdulillahhirahmadih alamin. alamin. Baik, saya mau tanya sama ibu. Biasanya nih kalau urusan ibu-ibu sesama ibu-ibu yang lain, yang paling tidak bisa dijaga itu adalah ketika menjaga mulut. Ibu ya, ya. ibu ya? ya. Oh semangat pak, bener berarti. Kenapa? Karena biasanya kalau ibu-ibu ini kalau udah pengen negosip, ya bu, kalau pengen ngebut ke aib tetangga, itu kayaknya gatau aja ya. Akhirnya yang keluar dari mulutnya tuh kata-kata yang tidak baik. Sehingga kalau ngeliat tetangga baru beli motor, stres, dihubungin ke orang lain, kan gitu. Nah, kemudian padahal, di dalam Al-Qur'an dengan jelas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yasin A'udzubillahi minasyaitonir rajim Al-yawma nakhthimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahu al Nanti di yaumil akhir satu-satunya indra manusia yang dikunci oleh Allah adalah apa? Adalah mulutnya. Maka kaliatul khairan, atau lihat kata Rasulullah berkatalah yang baik atau diam. Baik, para pemirsa jangan anda kemana-mana, karena setelah ini bengkel hati akan kembali. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga anugerah dari Allah senantiasa menyertai keseharian kita. Amin. Ya Robban alamin. Di samping saya Tentunya sudah ada uh, Ustadz Damu uh, Yang kita muliakan Beliau Alhamdulillah Sudah ada di samping kita Dan mudah-mudahan ilmu yang akan beliau sampaikan Mampu memberikan manfaat untuk kita Nah Ustadz Sebelum kita berbicara lebih lanjut Ustadz Kan hari ini Hari pertama Para siswa dan siswi akan mengikuti ujian nasional UN iya. Nah, UN, UN Ustadz, iya. ya, Kita ingin antum uh, memimpin doani Ustadz atau memberikan support, sugesti, motivasi kepada adik-adik kita yang hari ini adalah hari awal mereka mengikuti ujian nasional iya <tuh> ya Alhamdulillah saya akan memberikan bagi saudara-saudara kita siswa-siswi yang sekarang ini ujian nasional juga berkata uh, Orang Kedua orang tua dari siswa atau siswi tersebut Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan Di dalam putera putrinya Mengerjakan ujian nasional Amin, Amin. Dan mudah-mudahan Dengan rasa cinta kasih Allah Orang tua-orang tua dan siswa-siswi yang memang sering mendengarkan pengajian yang baik saya dari hati kecil saya mengaminkan doa orang tua atau siswa-siswi yang saat ini sedang menjalani ujian nasional amin amin ya rabbal alamin mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan mudah-mudahan semua siswa-siswi yang atau orang tuanya yang sekarang mendengarkan acara pengajian pengaji hati lulus karena Allah. Amin Amin ya rabbal alamin. Ya baik, Ustaz. Terima kasih. Nah, kemudian berkenan dengan tema kita, Ustaz. Iya. Ini sesuatu yang sangat ringan dan aktivitas keseharian kita. Iya. Yaitu berkata yang baik. Nah, ini terutama dengan tema-tema yang antum sampaikan, Ustaz. Khutbah yang di Dengar oleh para jamaah di seluruh Indonesia Ini kan banyak penyakit yang disebabkan oleh kata-kata tidak baik yang keluar dari lisan mm -mm. Nah ini Ustaz untuk berkata yang baik itu sebenarnya bagaimana Ustaz? Iya yeah, ini ya Kelang Jadi berkata yang baik ini memang kita wajib bagi seorang muslim Kalau kita mengaku bertakwa kepada Allah Ta'ala Memang kewajiban yang harus kita kerjakan Yang paling gampang tapi susah Itu memang berkata-kata Berkata-kata itu kelihatannya gampang Karena lidah itu bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah Tetapi Isi dari kata-kata ini yang dipertanggungjawabkan Jadi nanti di umur kiamah, di umur akhir Itu memang salah satu hal yang tidak boleh berkata-kata itu malah mulut kita. Yeah. Jadi yang lain akan berkata-kata karena mulut kita itu ditakutkan di akhirat pun bohong kali yeah. ya. <laughs> Makanya dikunci dia. Makanya dikunci <laughs> Jadi intinya adalah jika kita senantiasa kata-kata kita itu tertib, yeah. ya kata kita kata-kata kita itu memangnya dalam menasehati istri itu juga baik, jangan membentak memangnya. Menasihati anak juga baik tidak membentak mamanya. Memberitahu suami yang salah itu juga baik, tidak marah. Nah, ini mulut inilah mulut yang insya Allah itu terjaga nanti sampai di akhir akhir zaman sebenarnya. Amin. Nah, kita sebagai seorang muslim harus mengawali harusnya kan ya. Ini kan sebenarnya banyak sekali cerita di dalam Al-Qur'an aja sudah banyak sekali cerita. Kita disuruh Paling tidak berkata baik. Nah, mudah-mudahan kita mampu melakukan. Baik. Ustaz. Masih banyak kajian, masih banyak ilmu yang berkaitan dengan perkataan yang baik. Yang harus keluar dari setiap lisan manusia. Para pemirsa, dimanapun anda berada. Jangan kemana-mana. Tetap di pinggir hati. Bersama Ustaz Danudang Daizaki. Karena azan subuh telah tiba. Pemirsa, bengkel hati dimanapun anda berada Alhamdulillah Kita dan jamaah Di Masjid An nida Baru saja selesai Melaksanakan sholat subuh berjamaah Mudah-mudahan berjamaah ini tidak hanya di sholat subuh Tapi di setiap sholatnya Kita senantiasa mampu berjamaah Amin Ya Rabbal Alamin Baik, para hadirin dan para pemirsa Dimanapun anda berada Setelah ini kita akan menyaksikan Satu tayangan video. Oke, alhamdulillah. alhamdulillah. Saya ada tanya angka. Sing tahu bagaimana akan hubungan di ya. antara kesehatan dan moralitas oh. ini. ini. Oke, okay, Ibu Linda saya akan menjawab ya, pertanyaan Ibu Dina sangat bagus sekali. Sebenarnya di survei saudara-saudara atau teman-teman kedokteran. Kedokteran itu kan berat. Survey itu menceritakan uh, penyakit itu disebabkan berbagai sebab sebab bisa dari makanan sebab bisa dari lingkungan sebab dari keadaan kemudian yang paling besar adalah sebab dari kejiwaan kejiwaan stres kemudian termasuk moral kita sehari-hari itu kejiwaan nah persentase yang terbesar itu pada kejiwaan atau moral ya, Itu kurang lebih 56% Jadi Yang berhubungan dengan moral Cara kita berpikir Ini otak harusnya kita pergunakan Untuk berpikir baik Tapi otak kita, kita pergunakan Berpikir tuh buruk aja. Menyalahkan orang lain saja. Lama-lama ini bisa menjadi pusing Nah ini salah satu moral ya, Moral dari cara berpikir Kemudian contoh, mulut ini mulut ya, saya memaki Ibu Linda, saya sering berkata yang jorok, itu nanti ada persoalan di mulut kita bisa saja itu maaf ya seperti kalau dokter kekurangan vitamin C atau kita apa scobut ya kekurangan vitamin C atau itu sariawan atau radang tenggorokan, radang mulut, radang tenggorokan, nah ini yang berhubungan dengan moral mulut. Nah, iya, moral ini sangat penting Makanya Saya mengajak seluruh Masyarakat Indonesia atau masyarakat dunia Itu mencoba Belajar menjadi sesuatu Apa yang dikerjakan Itu senantias sabar Jangan punya pikiran buruk hmm. Jangan punya kata-kata buruk Kalau punya keinginan Jangan megebu Kalau punya keinginan, megebu Kalau enggak kalau tidak terwaksanat marah, nah itu nanti kena jantung dia. Ya. Jadi jantung itu memompa darah ke seluruh tubuh harusnya memompa darah, tapi dipergunakan darah yang dipompa ini untuk emosi.boleh saya tanya ini uh, artinya ke... Uh... Hubungan di antara moral dan kesehatan itu untuk kami sendiri ada atau kita bisa mempengaruhi orang lain dengan sikap kita bisa mempengaruhi orang lain dengan sikap kita contoh memangnya pada waktu ibu Rida memangnya kalau punya anak nih mendidik anak mendidik anak itu nanti kan ada cara-cara bagaimana kita mendidik anak dengan baik bukan dengan mukul bukan dengan cubit bukan dengan kata-kata yang -kata dialek tapi dengan diajak, dirangkul, disayang. Nah, dengan kondisi inilah, uh, Insyaallah, anak ini akan menjadi baik dan kita bisa mempengaruhi mereka. Termasuk juga suami, termasuk juga saudara kita. Selama kita itu bisa berbuat baik pada mereka, mereka pasti punya hati untuk membalasnya dengan baik juga. Nah, kita bisa mempengaruhi. Termasuk, umpamanya, Ibu Linda, umpamanya ada teman nih sakit kanker payudara, mau menang kanker payudara dari mana? Kalau menurut penelitian saya kanker payudara ini biasanya dimiliki oleh seorang wanita yang terlalu marah kuat sekali kepada suami atau kepada anak. Nah di sini insyaallah karena memang di sini ada hubungannya sekali dengan e, antara moral dengan kesehatan, saya mencoba mudah-mudahan dengan moral yang saya sampaikan. Apalagi Ibu Linda salah satu walaupun tidak tidak semua orang bule, orang barat ya itu bisa memahami tetapi tidak bisa menjadikan gambaran bahawa e, moral itu sebenarnya universal dan orang bisa menjalankan mau yang Islam mau yang non Muslim itu bisa menjalankan selama dia berbuat baik satu jawapannya paling tidak dia kesihatannya terjamin begitu Ibu Linda Insyaallah paham. Saya sangat menarik tempat eh, yang berguna untuk semua masyarakat di dunia ya, ini. Yang ambil, ya. pikir, ya kalau orang bisa berpikir begitu uh -huh. dan akan ikut sama caraannya. Terima kasih banyak, Janau. Maaf Janau. Tidak apa, -apa, <tuk> apa, apa. Tidak apa. Sama-sama ibu bapa. Mudah-mudahan acara kita memang ditonton oleh masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Mudah-mudahan ini memang berguna. Hmm. Khususnya bagi diri kita sendiri dan mudah-mudahan juga bagi saudara-saudara kita yang lainnya. Alhamdulillah. Amin. Sama-sama. Amin, Ustaz. Subhanallah. Ternyata tadi ada bule-bule ya, Ustaz. Ya? Di sini ada bule-bule dari Tenggarang, dari Jambi, dari Palembang. Ini saudari cinta Laura Hujan nah. becek Ini nah, Ustaz, ini yeah. lemuh di mana Ustaz yang model begini ini? Ya, tahu Itu sudah akhir akhir kali ya Itu bulan terakhir kali ya. <laughs> Tapi bagus pertanyaannya ya Dari mana asalnya Ustaz? Australia dia Dari Australia, uh, Australia. Australia. Jadi dia ke Indonesia ini dia naik kanguru dia Oh, itu yang harus diobatin kang burunya harus ya, Ustaz. <laughs> iya. Hmm. Itu Ustaz uh, jadi ternyata yang namanya hati itu sama Ustaz ya. Enggak orang bule, enggak orang timur, kalau memang ada penyakit bisa jadi itu dari akhlaknya juga Ustaz. Sama. Sama ya. Sama karena <tuh> kalau ini kan kita dalam konteks pengajian nih. Iya, kalau mamanya saya itu mamanya yang ngisi di Bali itu ya macam-macam ada teman-teman kita yang dari agama Hindu, ada ikut nggak eh, cuma Muslim aja, nggak cuma Muslim, oh. ada yang bule, ada ada yang pengajian bulu pakai celana pendek juga ada, jadi udah biarin aja lah, so, oh. karena kalau piang... yang pakai bikini pernah itu saya yang nakal biasanya ke pantai <laughs> <itu>. kalau pengajian <laughs> enggak ya rata-rata normal aja, normal aja ya. Iya, ya, ya sudah. Ini sudah stand by uh, Lempelfon kita uh, Dari salah seorang ibu Kita persilahkan Halo assalamualaikum itu, Ya ibu dengan ibu siapa di mana? Dari, dari Kalianda Lampung Selatan Oh dari Kalianda Lampung Selatan Bisa sudah pernah ke sana bu? Ya nah, uh... Lampungnya udah. Lampungnya udah. Terus ya, apa ya tadi? Kalimanda. Kalimanda Enggak apa sih ya? Kalimanda itu yang pasti jauh dari Kalimalang misalnya. <laughs> Kalimalang di Jakarta mas. Baik ibu silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullah. Ya bu. Rasa berat Dengan kanan sebelah kiri Sudah itu kaki sebelah kiri Di bawah telapak Kalau ngijif agak sebar Pak Ustadz Itu saja Pak Ustadz Mohon salusinya Kelihatannya pertanyaan itu saja Tapi itu juga berat sekali saya jawab Itu Pak Ustadz ya Iya <ütifiers> yeah, Ibu Ibu siapa tadi namanya Ibu Lena. Ibu Lena ya. Udah ke dokter belum Bu sudah, Pak. Sudah ya. Oke, okay. uh, ibu uh, suami ibu masih ada. Maaf ini saya saya perlu bertanya ini. Ada, Pak. Ada Sudah, ya. Pak umur ibu berapa umur ibu? 47 tahun, Ustaz. 47. Iya. 47. Aduh. Berarti mukanya ini tetanggaan dong saya sama saya ya kali ya. Ibu siapa, Ustaz? Dengan saya. Ustaz 40 9, ya, enggak, karena 155 lah. <laughs> <laughs> <laughs> iya, ibu Lena ya kalau tidak salah iya. saya mendengar ibu Lena, iya, tak, Ustaz. saya mau tanya ini enggak apa-apa, nanti kalau ibu merasa enggak, ya bilang enggak tapi kalau iya, ya bilang iya tapi jujur ya, bu ya pertanyaan sama -sama. saya, apakah ibu sering kalau sama, maaf ya kalau sama bapak, suami maksud saya Yeah. Dengan suami Ini kalau ada kejengkelan Tapi itu tersimpan Dalam hati Ibu Lena itu sering tidak Paling tidak seminggu sekali dua kali itu Sering gak jengkelan yang tersimpan Dalam hati Ibu Lena Khususnya pada suami Sering Pak Ustaz Sering ya <laughs> sering. <laughs> <laughs> <laughs> Kalau mamanya Bapak melakukan pekerjaan Gak cocok Ibu juga seringnya itu jengkel, disimpan, tapi mulut itu mau berkata-kata, pokoknya berkata-kata yang uh, orang jengkel itu kan omongannya begitu ya yeah. saya gak bisa cerita ya maunya berkata-kata, tapi gak bisa kali ya, jadi Betul, oh ya sudah kalau gitu yeah. ketemu nih kuncinya ya Temu. kemudian uh, kalau yang telapak kaki itu beda oke, okay. saya akan tanya Ibu Lena Maukah pagi hari ini Ini saya ajak ikrar ikral Jadi e, ikrar untuk kembali ke jalan Allah ya, Ibu Lena Maukah pagi hari ini Ibu Amin. Lena kembali ke jalan Allah Dengan mencoba menghormat suami Mau tidak Ibu? Mau Pak Ustaz Karena dengan Ibu saya ajak e, menghormat suami Sebenarnya Ibu itu Saya ajak untuk memahami Salah satu firman Allah Ta'ala adalah Arijalukawamuna ala nisa Laki-laki adalah pemimpin wanita Makanya sini saya mengajak ibu Untuk kembali ke sana Allah itu mengamalkan salah satu ayat ini Mengamalkan sehingga dengan suami itu Menghormat paling tidak ya Menghormat ya. Lillahi ta'ala ibu mau menghormat suami Lillahi ta'ala Lillahi ta'ala Kalau ibu merasa ada kecengkelan Atau apa Kalau ada masalah dengan suami Maukah ibu itu musyawarah dulu Jangan marah dulu atau jangan cengkel dulu Mau gak kira-kira Insya Allah, Allah mahu ya, Billa ta'ala Allah, ta'ala Hita Allah, Amin Amin Ya Rabbal Alamin. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau ini benar-benar Ibu Lena serius mau kembali ke jalan Allah, mudah-mudahan Allah ini uh, mengampuni sebagian dosanya amin. ya, dan mudah-mudahan memberikan keringanan atau malah memberikan kesembuhan pada penyakit Ibu Lena, amin. amin. Ibu Lena, pertanyaan saya sekarang. Kalau tadi punggung Ibu Lena itu berat Sekarang bagaimana? Sekarang habis kita ikram Masih tahu Ustaz Berkurang tidak? Berkurang Pak Ustaz Oh berkurang Berkurang tapi masih harusnya begitu ya <laughs> Oke okay. Pertanyaan saya Ibu Lena Ini langsung menuju titik aja ya Saya tidak mau Bertele-tele ya Pertanyaan saya, kalaupun Ibu Lena pernah melakukan membaca sesuatu, ya membaca sesuatu amalan, jika amalan tersebut tidak sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, nah ini jelas sekali ya. Jika amalan tersebut tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maukah Ibu Lena amalan ini hilang karena Allah? Mau tahu saya? Benar Karena lillahi ta'ala Lillahi ta'ala benar ya Benar Pak Ustaz. Amin amin ya rabbal amin Ikhlas Ikhlas Ikhlas lillahi ta'ala ya, ya. Hmm. Alhamdulillah Nah pertanyaan kedua saya saya ulangi lagi Bagaimana rasa punggung Ibu Lena dengan tangan Ibu Lena Coba sekarang berkurang agak lebih enakan dengan yang barusan tadi Di pundak bagian lengan sebelah kiri ini masih Pak Ustaz Punak, punak tadi kan pinggang tadi ya. Iya. Pinggangnya bagaimana? Sampai, kalau pinggang alam dulilah Nah, kan, <tinduk> merembet, merembet, kan gitu ceritanya. Jangan merembet-merembet kan gitu. Ibu yang kalau telapak kakinya gimana? Yang tadi telapak kaki kiri kalau enggak salah ya. Itu gimana rasanya coba? Tadi kan apa rasanya? Enggak tahu gue. Terus rasanya kalau nah, tadi kan sebelu ya, sekarang gimana? Bu Ana. masih Pak Ustaz. Berkurang enggak? Oh iya, berkurang. Ah. Mau nya itu sembuh langsung ya kayaknya cukup deh kalau sembuh langsung harusnya datang ke harusnya sini, ke sini ke ya. sini ya, sini ya, telepon ya. ngasih ya. mahar. Masih ada ya, mahar. Oh mahar. Maharnya berupa apa, Ustaz? Ketawa aja, Bu Lena. <laughs> mahar itu cukup aja yang cukup, ya. Yang cukup. Ibu Lena, ya, satu lagi saya. hal yang mau saya sampaikan. Ini sudah ya, uh, dimudahkan ya. oleh Allah di apa namanya dikurangi penyakitnya oleh Allah Taala. Saya mohon Ibu Lena sholat lima waktu yang tertib ya. ya kemudian uh, ditambah dengan sholat sunah tahajud ya. ya. ya kemudian usaha. banyak mohon ampun kepada Allah Taala. Ya. Serius kemudian mohon kesembuhan. Mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan pada Ibu Lena ya. Amin amin jara baralamin. Terus terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Lena tadi diberikan kesehatan yang terbaik oleh Allah Amin, Amin. Ya Rabbul Alamin Pemirsa, ya Jangan anda kemana-mana Jangan pindahkan channel televisi anda Tetap di bengkel hati Bersama Ustaz Dana dan Daizaki Sesaat lagi Alhamdulillah Ternyata memang Yang namanya Segala rasa puji itu memang hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Sehingga kesehatan pun datangnya hanya dari Allah, bukan dari yang lain. Baik untuk berikutnya, kamu persilahkan kepada salah seorang jamaah yang sudah siap untuk bertanya. Silakan bapa. Langsung bapa silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waktu yang diberikan pada kami. Kami nama Imam Riyani dari Kediri Jawa Timur, Pak. Ini kami mohon solusi atau doanya Pak Ustadz Karena kami kena kencing manis atau diabet sudah cukup lama, Pak. Dan pernah ke dokter, kata dokter ini Diabetes ya, ini tidak bisa sembuh sampai sampai sak matenya gitu, <tuh> <tuh> ya kata dokter gitu Dan setelah saya mengikuti bagal hati ini, pak kami sering mengikuti bagal hati di televisi. Kami sangat tertarik sehingga kami berupaya kesini mohon solusi atau doanya, Pak Ustad. Demikian, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kata dokter itu memang penyakit kencing manis atau diabetes itu memang sampai matek itu enggak semua. Jawa Timur. Pasien itu parah. Sebenarnya matek itu kata-kata ndak enak itu matek itu bagi perompak atau prau. Tapi keluar juga di pengajian ini Ya sudah gak apa-apa ini bercanda aja ya Bapak ya Intinya begini <g�lihatkan> Bapak baru berapa minggu kemarin itu ada jamaah dari Saya lupa ya Pak siapa namanya dari Pekanbaru kalau tidak salah Antara Rio, Pekanbaru atau Bibel saya gak tahu Lupa, saya lupa, saya lupa karena saking banyaknya Itu beliau juga kena Kali di... Saya yakin insya Allah beliau melihat acara ini karena beliau penggemar berat. Kemarin tuh ada malah salah satu jamaah itu katanya kemarin ada tinju gitu ya. Iya. Yeah. Ada jamaah mau ini nih mau demo di TPI karena bengkel hati nggak jadi tayang. Gara-gara ada tinju. Gara-gara ada tinju. Jadi maunya yang tinju tuh dilawan sama para jamaah katanya. <laughs> <laughs> jadi sempat dengar juga tapi lucu lah jamaah. Begini Pak Pak siapa namanya tadi? Imam Suryani oh. Imam Suryani Suryani Iya yeah. Suryani Suryani oh, apa sih? Suryadi mungkin pak. Iya yeah. Iya. Yeah. Akhirnya Ganti G aja ya Kalau Suryani itu kan biasanya cewek maksudnya <laughs> Oke okay, Pak Imam mm. Tapi ini namanya Imam Suryani Ada imamnya ada Suryani Ada lakinya ada wanitanya Tapi kalau lihat gayanya ini sakitnya DM Waduh DM itu sakitnya pejabat biasanya. <laughs> DM, maaf ya Pak, maaf bapak yang pejabat yang kena DM, saya minta maaf. Saya bukan ini, saya hanya bercanda. DM itu... Apa nggak DM itu ya? Apa Ustaz DM? Kencing manis itu aja ya. Oh, bahasa lainnya DM. DM itu dencing manis. Ya. Dencing manis. <laughs> <laughs> Jadi Pak Imam... DM itu diabet militus ya. Oh, Tapi kok ada. bisa jadi benceng manis ya? Oh, ya kalau DM dangdut mania. <laughs> ada. Oh ini pasti Pak Haji panji nih biasanya <laughs> nih dangdut mania <laughs> nih. <Pani laughs> <Dm>. Oh iya. <laughs> jadi Pak Imam DM itu disebabkan Insya Allah ini yang yang bisa merusak pankreas itu dua masalah ini. Masalah pertama itu merasa solusi dan nasihatnya itu benar, itu masalah pertama. Pak Imam merasa enggak kalau mamanya memberikan solusi nasihat itu di sini itu merasa ini harus dipakai, ini harus dipakai. Merasa enggak? Ya. Oh, oh <laughs> ya, berarti benar. Berarti, berarti betul. Karena <tuh> dulu saya pernah e, bercerita dengan salah satu orang di Inggris, namanya saya ingat sekali, namanya David. Ya, dia seorang pengusaha Inggris. Uh, yang ada di Bali itu kena DM juga udah hancur-hancuran. Itu juga sama. Saya tanyain, uh, merasa nggak kamu itu kalau nasihat dan solusi itu benar? Dia juga sama. Iya. Jadi padahal David itu nggak punya Tuhan. Dia dia dia dia Theist bilang iya. Dia nggak punya Tuhan. Tuhan saya uang. Dia memang jujur sama saya. <guluh> Tuhannya uang. Tuhannya uang. Iya sudah. Yang penting kamu bayar aja sama saya. <guluh> <guluh> nah kalau di sini, karena Pak Imam di sini jauh-jauh dari Kediri ya sudah lagi. Untung masuk TV udah, udah apa namanya, udah dilihat sama Kediri itu harusnya hmm. juga ngasih upeti juga sama kita Oke. ya. Ini kan mewakili Kediri, mau. <laughs> Kediri. Pak Imam yang pertama itu jelas ya, iya saya merasa. Yang kedua, nah ini yang kedua ini juga sama-sama kuatnya. Kalau nyuruh itu harus dikerjakan, kalau nggak mau marah, betul nggak Pak? Tulah, tulah, tulah, anu. Jadi sebenarnya ini saudara kita yang kena penyakit jengking manis ini, ya, jengking manis ini. Sebenarnya sifat dua ini kuat sekali persentasenah. Kalau untuk menyembuhkan penyakit ini, itu harus kembali lagi satu. Kalau eh, jangan merasa nasihat atau solusi itu benar, biasa saja biasa, jadi kalau memberikan nasihat itu biasa enggak dipakai, enggak apa-apa, enggak usah marah ya. enggak ngikut, ya enggak apa-apa enggak usah cengkel itu pertama, melatih kita kalau kita memberikan nasihat jangan merasa nasihat ini yang paling benar itu kuncinya, ya. yang kedua yang kedua ini tadi kan punya sifat kalau nyuruh itu harus dikerjakan nyuruh istri, nyuruh anak, nyuruh pegawai harus dikerjain, kalau enggak marah gitu kan, gitu kan nah ini harus dibalik kalau istilahnya kalau di dalam islam itu kita itu melakukan kesalahan dan dosa Allah menyuruh bertobat ya sama ini kalau kita itu melakukan kesalahan kalau nyuruh kalau mereka tidak mau tidak bisa belum sempat kita marah kita harus kembali baliknya dibalik ya itu sekarang kalau nyuruh-nyuruh ya jangan memaksa nah itu kunci juga jadi kalau sudah jangan memaksa Insyaallah sudah paham ya Pak Imam ya. ya. Hmm. Kemudian saya mohon saya mengajak Pak Imam jalankan sholat lima waktu dengan baik ya. Aneh. Kemudian tambahkan dengan sholat sunah tahajud. Kemudian malam hari tersebut itu memohon ampunan kepada Allah Taala terus menerus. Nah, bapak yang ada di Rio atau Pakanbaru ini saya lupa. Ini belum ada satu bulan. Beliau kemarin masuk teleponnya, beliau gulanya jadi normal. Jadi hanya melihat acara menggelar hati dan hanya berdoa ini cerita beliau dan alhamdulillah gulanya juga uh, normal nah ini sama nanti kalau pak imam kalau pak imam selesai dari sini kemudian diingat-ingat kekurangannya di hadapan allah pak kemudian juga mau menjalankan insya allah gula ini mulai turun jadi nggak ada gula itu sampai mate itu sakit terus nggak ada nah. Jadi banyak dari jamaah kita yang sembuh. Ini juga ada juga dari TPI ini juga diceritakan nih. Ada seorang pengusaha bernama Bapak Dadi, penyakitnya juga diabetes melitus, juga sering mengaminkan doa dari TV dan alhamdulillah sembuh juga. Ini teman-teman TPI, kalau ini teman TPI yang tahu. Saya malah belum kenal ya mana Bapak Dadi. Bagaimana ya. warna amplopnya, kayak apa? Saya juga nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu saya. Hmm. Iya ah, begitu ya. Apa ada perannya ah. kan? <laughs> ini memancing, oh, memancing. <laughs> kalau sebenarnya begini ya. Sebenarnya Ustaz Yusuf Mansur itu memangnya bercerita uh, sodakoh bisa menyembuhkan penyakit. Dasarnya sodakoh itu kan uh, amal soleh ya. Iya yeah, betul. Kemudian kalau seorang sudah mulai beramal soleh, dari amal soleh ini dipergunakan oleh Allah Taala untuk mengabulkan sebagian dari doanya. Yeah. Nah, di sini sebenarnya terkait. Walaupun tidak langsung tapi terkait Makanya saya kadang-kadang nakalnya kumat kan hmm. gitu ya. Jadi intinya Kalau orang sakit Itu dasarnya orang tersebut itu Sebenarnya ada kesalahan di hadapan Allah hmm. Harusnya mohon ampun hmm. Kalau sudah datang ke masjid Atau telepon alhamdulillah sembuh hmm. Ini itu sifat saudara Kau hanya kuat sekali muncul Jangan oh, ha -ha, Sudah sembuh pergi Wah, Wah, Ini jangan sampai terjadi hmm. Karena nanti kalau gulanya sembuh, kemudian bulan depan atau dua bulan itu kembaliin lagi dengan tinggi pusing disini karena sodakohnya dengan harga rumah sakitnya lebih besar harga rumah sakitnya ini salah satu jadi ini saya ajak saudara-saudara kita untuk mengenal bagaimana kita harus memahami cara-cara Allah, ini cara-cara Allah Pak Imam, gak usah takut santai saja tapi jalankan nasihat saya. Yang penting kalau Pak Imam mau menjalankan, kemudian kembali jalan Allah, sujud, jalankan syariat yang baik dan benar. Iya. Gak usah takut DM itu sebelum mata, insya Allah sembuh. Ya kalau bisa jangan sebelum mata ya. Kalau bisa itu minggu depan itu sembuh. Nah itu kunci juga. Amin, amin, amin, amin. Cuma aja sih. Amin, amin, amin ya. ya. Pak Imam gak usah takut. Di sini sama siapa Pak Imam datang? Sendirian nggak? pun punya istri belum punya berapa satu Pak. oh satu, satu. satu. satu, satu. satu ya benar ya? ya betul Pak satu tapi kayaknya istrinya melihat ya acara ini ya kira-kira melihat Pak kira-kira melihat, Kira -kira melihat ya. ya ya sejak kemarin Pak kami kemarin sudah mengikuti di sini hmm. tapi belum berani kami mohon petunjuk ini belum gitu oh, sudah berapa malam di sini sudah dua malam di sini tapi ya. enggak tidur di masjid kan ya Nggak. Oh, di hotel ya tidak di di emperan masjid ya tetangga pak oh tetangga Selurang sini wow. ya. <laughs> ngirit sekali lu <loh>. ya, <laughs> mau cari dekat masjid aja deh jalannya gampang alhamdulillah subhanallah pak imam mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan uh, kesembuhan penyakit pak imam ya amin amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Ya, amin amin amin terima kasih pak imam dan kita akan tegur siapa lagi dengan serang-serang penelpon yang sudah siap di line telepon sana halo assalamualaikum Assalamualaikum. Ya, halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya. Bapak dan Bapak siapa di mana, Pak? Ya, saya Firman Manan dari Makassar. Makassar. Iya. Ya, silakan, Bapak. Ya. dari kemarin pagi saya mau nelpon, bisa jadi enggak ada PIN itu. Iya. Jadi, sebenarnya kalau mau proses-proses itu -proses, saya jadi sedikit Jadi dari eh? kemarin pagi itu mau Nah, koneksi lancar sekarang atau bagaimana tuh, Bu? Bapak dari Makassar ini sudah masuk TV, Pak. <laughs> bapak ya, ya, mau ya. tanya apa, Pak? Pak Ustaz Danu. Iya. Ya. Saya mau mohon pendapat perka ini. Ini suaranya kecil sekali nih, Pak. Apa Bapak di tengah lautan bagaimana? Naik pinisi Halo. ini. Halo? Iya, iya, ya, suaranya kecil sekali. Berat lagi suaranya, Pak. Halo? Iya halo, Ustaz Hah? Iya iya Pak. Uh, saya mau kisah ini. Kita apa? Saya ada gejala. Oh gejala ya? Iya. Ada gejala. Saya ada gejala saya. Setiap kali kerja itu hmm. cepat sesak nafas itu Pak Ustad. Sesak nafas. Oh hanya itu aja Pak. Bapak namanya siapa dari tadi belum cerita namanya? Firman. Firman Firman dari Makassar Bapak umurnya berapa? 55 tahun 55 tahun Pak Firman sesaknya di tengah-tengah dada apa sebelah kiri atau sebelah kanan? di sebelah kiri pak. <laughs> kalau sebelah kiri mah langsung ketahuan aja itu kena jantung <laughs> gitu Pak Firman itu Pak Firman udah, sudah periksa ya. ke dokter Pak Firman sudah, sudah pernah K kata dokter normal? Uh, ada indikasi di penjubatan pembuluh jantung Ustaz. oh berarti benar ya <laughs> saya bilang kata dokter normal ya, ya. gak taunya ada penyempitan pembuluh darah jantung ya. ya oke pak firman ya. pertanyaan saya pak firman mau menjawab jujur insyaallah insya insyaallah ya alhamdulillah pak firman punya istri punya namanya siapa andi wahyuni andi wahyuni Andi. Iya, Ustaz. Andi ya. Iya. Ya. Ya. Oh, ya Andi Wahyuni. Ya. Oke, okay, Pak Firman. Saya mau tanya Pak Firman kalau sama Ibu Andi sering marah-marah enggak sih? Ya, ya biasalah suami istri. Marah. <laughs> Jadi marah-marah itu ternyata biasa, Ustaz. <laughs> Pak Firman, jangan bilang marah-marah biasa. Kalau manusia biasa marah-marah biasa. Kalau itu preman, ya. mukul orang itu juga biasa ya. Kalau pembunuh, nusuk ya. orang juga biasa ya. <laughs> Yang tidak biasa itu Kalau kita melakukan kesalahan Masuk TV, tidak biasa Ketakutan itu mereka-mereka yang baru dikejar-kejar KPK sekarang ya. <laughs> ya. Pak Firman Kalau kita orang muslim Yang namanya marah itu dosa Bukan biasa ya. Sama ya. Aja. Kenapa Pak Firman? Iya Iya, kalau marah itu dosa Bukan biasa, jadi salah ya, ya, ya. kata ya. ya Pak Firman, sekarang kondisinya sesak nih Ceritanya, dada sebelah kirinya sesak Pak Firman Iya, sekarang sesak sedikit dosa. Oke, hmm. sekarang saya mau tanya Pagi hari ini Pak Firman ada Di dalam rumah apa di luar rumah Di dalam rumah usah. Ada Saya lagi nonton cerita ada istri enggak sambil nonton acara bengkel hati? Ada istri-istri saya ini Samping Bapak Firman ya? Yeah. Oke, okay, kalau yeah. Pak v, Pak Firman ingin sembuh penyakitnya karena Allah, mau? Ingin? Iya yes, Allah mau Pak Ingin dan mau benar ya? Serius? Benar, Pak Oh dan iya aku, aku, aku, aku, aku. Sekarang saya mau memohon pada Ver, Pak Firman Pak Firman mau mengabulkan permohonan saya? Mau, Ustaz Okay. Insyaallah Insya ya. ya, Pak Firman, saya memohon Pak Firman Mau meminta maaf sama istri, mau enggak? Mau, Sar Nah, sekarang hmm. Saya mohon jabat tangan istri Sekarang, coba Pak Firman Tangan kiri, Sar? Tangan kanan, Pak Gimana sih? Ia. Aduh, Bapak orang mana ini, Pak? Jabatannya tangan Aduh Ucap tangan mah, tangan kanan tangan kiri mas kalau itu kan perombak bajak laut oh, tangan kanannya kuntung dari tangan kirinya. Doris pas, Doris pas. Iya iya nggak apa apa nggak apa. Pak Kevin parah banget aja. <laughs> udah jabat tangan ibu ya. udah bu Andi udah. Sudah. Pegang tangannya sudah. Iya pak. Nah. Sudah. Sekarang Pak Firman dengan tulus mengikuti kata-kata saya mau. Insya Allah, Pak. Insya Allah ya Oke okay. ya. Sekarang ikuti kata-kata saya Telepon tetap dipegang Bapak ya. uh, mengikuti dengan telepon yang masih dipegang hmm. ya Iya Oke okay. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wahai Andi istriku Wahai Andi wasyuni istriku Pagi hari ini Pagi hari ini Saya dengan ikhlas Saya dengan ikhlas Meminta maaf Meminta maaf Atas amarah Atas amarah Emosi Emosi Jengkel Jengkel Yang selalu Yang selalu Aku berikan kepadamu Aku berikan kepadamu Istriku Istriku Aku mohon Aku mohon Engkau memaafkan kesalahanku Engkau memaafkan kesalahanku Amin Amin ya alamin. Ibu Andi mohon dijawab Bagaimana Ibu Andi Oh, ibunya ada bapak? Ima maafnya. Suci uh sampai usus -uh. uh, hangus. Amin amin aminnya <tik> ada bapak alamin. Bapak Firman. Biasa. Iya. Ikhlas memohon maaf sama istri. Ikhlas. Ikhlas ya. Bapak Firman juga belajar untuk tidak mengulangi lagi kesalahan, amarah, cengkel kepada istri lagi. Berat mau? Insyaallah mau. Insyaallah mau. Allah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Pak Firman, pertanyaan saya. Sekarang dadanya yang tadi sesak bagaimana? Sudah berkurang. Alhamdulillah. Berkurang. Alhamdulillah Alamin. Pak Firman, jangan lupa ya sholat lima waktu yang baik. Kemudian uh, apa namanya uh, ditambah dengan sholat sunatanya. Yaud. Hmm. Yang baik. Banyak mohon ampun. Belajar untuk tidak gampang emosi Pak Firman ya. Mudah-mudahan Allah berkenan Menyembuhkan penyakit jantung Pak Firman Amin, amin, ya Rabbul Al-Amin Amin, amin, ya Rabbul al Sama-sama Pak Firman Baik, sama-sama Pak Firman Mudah-mudahan apa yang disampaikan Oleh Saddhanul Tidak hanya untuk Pak Firman Bisa dirasakan manfaatnya Tapi untuk kita semua yang sudah hadir di Masjid Anidah ini Baik Para pemirsa dimanapun anda berada Jangan kemana-mana karena bengkel hati Bersama Ustadz Danu dan Daiz Zaki Akan kembali sesaat lagi Subhanallah Kehadiran bengkel hati Bagi para pemirsa TPI Mudah-mudahan ini bisa jadi satu hal yang menterahkan umat, satu hal yang ditumbuh oleh umat, sehingga tidak hanya lisan, tidak hanya perbuatan, tapi keseluruhan akhlak setiap uh, warga negara Indonesia ini mampu berubah menjadi lebih baik. Baik, para pemirsa, kita akan standby lagi dengan salah seorang penerima uh, yang berasal dari Kota Banjarnegara, Ustaz ya. Kali, ya, kalian. Kota Banjarnegara. Baik, kita persilahkan. Assalamualaikum, halo. Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ya Bapak Bapak Ustaz Dhani Yang berhormat ya. Dengan Bapak siapa ini Pak? Saya nama Subodo. Subundo Subundo, silakan Bapak Dari Dari Bajar Negara Bajar Negara Jawa Tengah Ya, silakan Bapak ya. Suluhan saya Pak Ustaz Dhani Bismillahirrahmanirrahim saya kena diabetes nah, kemudian kemata apa? Ke mata, DM lagi. Kemata oh, ke ya. Mata sebelah kiri rap kap berburam untuk madang itu buram sebelah kanan tidak melihat satu satu dong satu buram satu. Ia itu. <laughs> Maaf Ia, ya pak ya. Dan badannya badannya ini lemas. Badannya lemas. Kalau apa ya kalau so, kalau sholat itu nggak berdiri itu nggak bisa pak. Lah. Nggak bisa ya. Apa nggak ditolong orang orang lain? Hmm. Dan lututnya juga nggak bisa dilipat. Dilipat. Gimana? Tidak bisa dilipat lutut. Oh lututnya tidak bisa dilipat. Ya ya. Jadi sholatnya pun enggak jurek. Selonjor saja ya solatnya. Jadi bagaimana, ya. baga, bagaimana solusinya supaya bisa sehat kembali lah. Jadi mata bisa melihat lagi, solatnya bisa sempurna. Ya, Pak. Iya nggak? Oh, iya, Pak Sukondo. Pak Sukondo, ya. kalau sempat mata sudah tidak bisa melihat yang satu, yang satunya buram, ini begini Pak ya. Kondor. Saya mohon pertanyaan ini ya. jawab jujur karena ini kan keinginan Bapak untuk sembuh Kalau Bapak gak jujur hanya pelintah-pelintah juga agak susah ya Tapi ini saya mohon jujur deh Kayak tadi yang Pak Firman dari Makassar itu alhamdulillah jujur juga mulai merasakan enak Jadi dajah walaupun memang itu belum bisa sembuh total tapi itu paling tidak nyaman ya Pak Gondol saya mau tanya, Insya. Pak Gondol kalau ini berhubungan dengan mata Sering tidak Pak Gondol dalam kehidupan rumah tangga Eh, saya mau tanya Pak Gondol punya istri enggak ya? Punya Pak Punya ya? Umur Pak Gondol berapa? Iya. 68. 68 Saya mau tanya, 68. sering enggak Pak Gondol itu kalau jina istri atau istri memberikan masukan Sering meremehkan, sering nggak Pak? Ini saya minta maaf, saya harus bertanya. Iya, sering meremehkan itu Pak. Sering sekali ya? Iya. Itu yang berhubungan ya. dengan mata Pak Gondol. Jadi, kalau Pak Gondol ingin mata itu yang yang buram dulu deh, jangan yang yang tidak melihat. Yang buram itu mulai bisa melihat dengan jelas. Coba mulai sekarang, ya. kalau istri itu memberikan masukan yang baik mamanya, coba nggak usah diremehkan, tapi... Didengarkan yang baik Didengarkan yang baik Itu awal ya istilahnya Allah mulai membuka mata lagi Jadi mohon didengarkan Tidak yang Allah. baik Kemudian kalau memang itu benar ya Dia kan gak apa-apa ya Itu untuk mata Kemudian ya. kalau memang permasalahannya dengan DM Itu sama seperti Pak yang dari Kediri tadi Pak Imam tadi ya Itu sama Jadi kalau nyuruh itu harus Kalau enggak kalau enggak marah, betul begitu Pak Gondor. Iya ya. ya, betul Pak Oh bener ya, jadi sama ya Jadi Pak ya. Gondor, Pak Imam atau siapapun insya Allah sama ya. Jadi itu harus dirubah, sifat-sifat seperti itu harus dirubah Kemudian yang terakhir kakinya enggak bisa dilepet selonjol Nah ini pertanyaan saya Iya. Eh, apakah dulu nih Pak Imam nih dulu ya pada waktu berrumah tangga sama ibu maksud saya kaku. istri kemudian dengan anak-anak apakah Pak Imam eh Pak Gondol ini termasuk agak kaku dalam berumah tangga dalam bersikap di rumah tangga itu agak iya, kaku kaku, kaku memang Pak memang kaku ya Masya Allah Pak Gondol ya ini Insya Allah sudah ketemu persoalannya jadi Pak Gondo eh, dalam solat saya mengajak Pak Gondo begini. Yang pertama ya pok ini nih jelas jangan tinggalkan solat lima waktu jangan ya jangan tinggalkan pokoknya solat tertib. Kemudian ditambah dengan solat sunnah tahajud ya dalam kondisi-kondisi seperti ini Pak Gondo doa, mohon ampun kepada Allah Taala satu yang berhubungan mata. Yaitu jangan mulai sekarang mohon ampun jika dulu sama istri sering meramehkan pendapatnya Kemudian nasehatnya itu mohon ampun kepada Allah Ta'ala ya. ya Kemudian yang kedua itu yang berhubungan diabetes Mohon ampun jika Pak Gondol itu dulu kalau mamanya sering menyuruh itu pakai jengkel kalau nggak mampu Itu yang kedua Yang ketiga itu kekakuan dalam mencikapi kehidupan rumah tangga Pak Gondol Jadi Ketakuan, makanya kakinya enggak bisa di Maunya lurus saja ya Pak Gondo, mohon kan Tapi dia juga turun, Pak. Kenapa? Habis darah turun. Terus Apa -apa? adik gula darah turun, gula, gula darah naik. Iya, ke darah turun gitu, Pak. Gula darah Jadi, naik, darah, darah turun. Darah, oh, gula darah naik terus Karena darahnya darah turun. Turun. turun gitu. Oh, iya iya iya iya iya. Jadi, ya. jadi pernah kan Iya. kena darah. Cus darah itu ginjalnya kena. Oh, mending Bapak datang ke sini aja deh. <laughs> saya Senoannya ngabisin waktu, tapi akan saya jawab. Ini tidak cepat tapi benar-benar Bapak belajar untuk cerdas cermat lagi ya. Yang namanya HB ya. tadi kan enggak ditanyain, Pak iya kan. <laughs> Habis enggak ditanyain, ya. ini baru nerangin, Bapak bilang HB-nya turun lagi. Belum HB belum saya jawab, ya. ginjanya udah cuci darah lagi, kan pusing saya kan nanti lama-lama. <laughs> Pak Gondo, enggak ah, cuci ah, darah enggak, Pak? Kenapa? Tidak cuci darah. Tidak cuci darah. Oh, tidak cuci darah. Hmm. Tapi HB-nya turun. Ya, maksudnya turun. Oh, tambah darah karena HP turun Oke okay. Tambah darah Iya, iya, iya ya, ya, ya. Kalau transfusi darah berarti ada kerusakan pada susun tulang belakang Bapak Kayaknya ini Bapak Bapak ya. gomgo ini, maaf-maaf Pak ini saya tanya Kayaknya Bapak sering sekali jengkel sama istri Betul nggak? Termasuk yang sampai sekarang tersimpang Betul nggak sih Pak? Betul Pak, itu... Aduh, sudah 65 tahun lebih, masa masih cengkel sama istri sih? Iya Pak Gondo, itu yang menyebabkan emosi, sum -sum. Pak itu. kenapa Pak? Emosi Oh iya, iya namanya cengkel itu ya tetap Mas emosi di sini ya Pak Gondo. Tolong kita harus belajar hmm. bahwa emosi ini sebenarnya saudara saudaranya setan, jadi jangan kita pelihara. Kita yang kita pelihara adalah kesabaran Kesabaran ini adalah sifat-sifatnya Allah Pak Gondol harus mau belajar ya. Kalau ingin penyakitnya sembuh Ya Saya mengajak ya. Pak Gondol untuk memahami Agar Penyakit Pak Gondol sembuh semua Jadi hmm. jangan sering emosi Pada istri karena umur Bapak 65 Paling istri ya 60an lah Paling tidak kan Jadi jangan benar-benar ya. Jangan ya di, di belajar ya Pak Gondo benar-benar menjadi seorang yang pemaaf. Mudah-mudahan dengan pemaaf ini ya. Allah memberikan e, kesembuhan pada penyakit Pak Gondo. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan sering marah amin. ya Pak amin. Gondo. Mudah-mudahan ini manfaat sekali amin, pada amin. Pak Gondo. Amin. Amin amin amin. amin. Baik, Bapak amin. Gondo, terima kasih berasal dari Banjarnegara ya. Untuk selanjutnya kami persilahkan pertanyaan langsung dari jamaah ada seorang pengusaha pertama bernama bapak Dadi tadi tadi iya iya ya kalau gitu kepada para jamaah kami persilahkan baik ustad mau langsung kantum yang memberikan kesempatan nanti nanti yang lain ini yang lain antum ya? ah, ya. ya aja ya aja kalau gitu saya persilahkan eh, kepada ibu-ibu ibu-ibu terlebih dahulu iya mike nya tolong disiapkan iya ini ibu sudah sudah standby silahkan ibu alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pak ustadz Waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya senang sekali diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada Pak Ustaz. Mic-nya, di dekat Ibu. Hmm. Saya Yulinda dari Mojokerto, Jawa Timur, Pak Ustaz. Saya punya hipertiroid, Pak Ustaz. Eh, ibu hipertiroid sudah 8 tahun. Efeknya ke pembemekan jantung. Dan juga, <tuk> dan, dan tapi itu setelah saya ikuti apa Ustaz yang kemarin, Alhamdulillah sedikit berkurang. Apanya Terus, yang berkurang Bu? Mus-musan ngos sama kriketan itu sudah agak berkurang Bapak Ustaz. Oh gitu. Dan sekarang yang saya tanyakan Bapak Ustaz setelah enam bulan, saya kaki kiri, kaki kanan saya itu ada titik Pak Bapak Ustaz, dan juga sering gatal-gatal seluruh -gatal tubuh. Oh, banyak banget penyakitnya sih? <suk iya, banyak sekali Ini kalau di rumah sakit mahal nih Tadi udah berapa? Satu, udah lima penyakitnya Saya kesini Pak Ustaz Saya capek kalau ke dokter Ke dokter terus, minum obat terus Ini enggak apa-apa, enggak usah capek Apalagi kalau dokternya cakep, enggak usah capek Sakit-enggak sakit ke dokter Ke dokter, sampai mamanya Rumahnya dijual, yang penting ke dokter Ibu Zadia, Ibu. Ya? Tinggal di asrama Pak Ustaz enggak bisa dijual. Oh, ya, oh iya iya. Kok dijual itu? Asrama apaan? Asrama polisi Pak Ustaz di Mojokerto. Oh. Besar. Tapi suami suami yang di polisi? Iya. Oh iya, masih berdinas? Masih. Mudah-mudahan masih berdinas ya. Kalau enggak takutnya nanti digeser. Digeser nanti ya. Masih berdinas kan? Ya. Oh, alhamdulillah. Ya, ini tapi kalau mau dijual enggak apa-apa, masuk tadi aja. <Eden> Jangan, nanti kedenger nanti ya. Begini, Ibu Yul... Yulinda. Yulinda, Yulinda. Yulinda, Ibu Yulinda, uh, Ibu Yulinda, uh, Ibu kalau uh, tadi itu sakitnya hipertiroid ya, di yeah. leher ya. Yeah. Sehingga nyebabin Pembengkakan jantung. Pembengkakan jantung. Ya, jadi ngos-ngosan gitu Pak Ustadz. Oh gitu. Sebenarnya... Ipertiroid ini ya bolehlah kalau memang mau berhubungan dengan pembengkakan jantung. Tapi kalau saya satu-satu. Ipertiroid ini adalah biasanya dimulai karena Ibu Yulinda ini... Kalau... Bicara khususnya dengan suami, khususnya ini ngototnya setengah mati Betul apa enggak saya juga enggak tahu Betul Bang Ustaz Benar? Suam, suam. Ibu, Ibu Lidah kesedirian apa? Sendirian suami nunggu anak nah. <laughs> di rumah oh, Polisi kok suruh nunggu anak, anak Bingung sayang Bingung sayang Kalau di luar Ustaz berani, wah pasti dalam jaga anak <laughs> tapi ini polisi yang baik ya oh, polisi yang baik, baik. ayah yang baik ayah yang baik polisi yang baik aduh kalau polisi semua kayak gitu mah tak dukung dukung ya dukung sotakot juga sih kesini <laughs> <laughs> e, ibu Yulinda tolong dijaga kalau di rumah kalau bicara Taduk. gak cuma di rumah coba bicaranya nyantai mau gak itu yang bikin hipertiroid itu itu. insya Allah pasar. ya benar ya iya Serius ya? Serius pasti. Dulu sama bapak pacaran dulu atau dijodohin dijodohin Eh uh, pantas. Oh, dijodoin anaknya berapa? Anaknya tiga. Hah? Ibu itu dijodoin aja tiga. Kalau bener pacaran beneran nih, taaro beneran ya, ya. nih. Tiga dua belas. Dua <laughs> Oke, okay. ibu y Yulinda, y Yulinda ya. Cara bicara belajar untuk tenang tenang orang yang hipertiroid rata-rata bicara itu gitu ya sehingga di sini tuh banyak peradangan sehingga ininya meradang sehingga bengkak ya eh, paham, paham itu juga mengikuti gejala pada jantung kalau ibu tuh nadanya juga ancam menggebu mau ngomong aja maunya menggebu ya nanti jantungnya ikut bengkak ya. termasuk jangan sering maaf maaf ya ini maaf Pembengkakan jantung ini biasanya ibu atau siapapun sering menceritakan kebanggaan diri sendiri. Betul apa nggak? Ya. Saya nggak tahu. Betul ya kalau enggak? kalau membanggakan diri itu cuma sama anak-anak supaya supaya semangat belajar gitu aja Pak Ustaz. Iyalah, hmm. itu juga namanya membanggakan diri sendiri sama aja gitu. Ya enggak apa-apa, tapi intinya jangan sampai ke arah sana. Kadang nanti juga sama teman kadang lupa itu sering agak sering bercerita tentang itu, itu dihilangkan. So, itu jangan karena itu akan menjadikan jantung itu bengkak ya. Tenangkan bicara yang baik kemudian Jangan keburu-buru kalau bicara Jangan keburu-buru lebih santai pokoknya santai Belajar jadi Wong Solo apa Wong Jogja Gitu aja karena ini dalam kondisi Kena penyakit ya Belajar yang santai Enak nyaman nah insya Allah nanti Bertirat sama ininya nyaman Tadi sempat enggak enak gak Apa Kalau ini bertirat sama jantungnya itu Agak lumayan Pak Ustadz Setelah doa kemarin? Iya Oh Kayaknya gitu Kayaknya ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya kemarin itu. Oh malah nakutin ini ya iya. Ada yang keluar dari tubuh, tubuh ini Pistolnya suami keluar <laughs> ya Ya mudah-mudahan ini manfaat Ibu Yulin Aduh, ga mau bawa pistol suami Ustaz <laughs> Ya mudah-mudahan <laughs> nanti ikut doa lagi agar Gak cuma dari dalam tubuh keluar, ya, tulangnya ikut keluar nanti ya Iya. <laughs> Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan ibu Liza lebih tenang dan uh, mudah mudahan nanti suami lebih sayang ya. Amin, amin ya rumah. Baik, terima kasih, ibu. Ini tuitan saya, pak Ustadz. Aeknya waktunya habis. Ya, waktunya sudah oh. habis ibu. Para pemirsa, ya, manapun anda berada, jangan kemana-mana, tetap di bengkel hati bersama Ustaz Danuband Azaki sesaat lagi. Alhamdulillahirobbilalamin, subhanallah. PPI sudah memberikan banyak hikmah dan ma'u'izah Terutama melalui acara Bengkel Hati e, Dapat kita lihat Berapa banyak jamaah yang alhamdulillah sehat badannya Juga sehat hatinya Amin Ya Rabbah Alamin Pemirsa Untuk berikutnya Kami tersilahkan kepada Ustaz Danu untuk memimpin doa Agar menjadikan Bengkel Hati ini jauh lebih berkah Silakan Mas Alhamdulillah Amin. Terima kasih Uh, <coughs> Jamaah Masjid Anida dan juga pemirsa Bengkel hati yang dirahmati oleh Allah. Amin. Marilah di akhir acara ini kita berdoa memohon kepada Allah taala dengan tulus dengan ikhlas mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan atas apa yang kita kerjakan. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa shahbihi ajmain. Ya Allah, Ya Ghaffar Engkau lah yang maha pengampun atas kesalahan dan dosa-dosa kami Ampunilah kesalahan dan dosa kami, Ya Allah Yang kami kerjakan sejak kami akhir balik hingga saat ini Amin. Ampunilah dosa yang kami lakukan, Ya Allah Dari dosa kecil hingga dosa yang cukup besar di hadapanmu, Ya Allah Amin. Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami Kepada istri kami kepada anak-anak kami Kepada saudara-saudara kami hmm. Kepada teman-teman kami hmm. Kepada hambamu dan juga makhluk yang kau di muka bumi ini, Ya Allah hmm. Ya Allah, ampunilah dosa yang cukup besar yang kami lakukan, Ya Allah hmm. Kepada ibu dan ayah kami hmm. Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami, Ya Allah hmm. Yang sering kami berbuat dolim Berkata kasar dan menyakiti hati ibu dan ayah kami Ya Allah amin. Ya Allah ampunilah kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh ibu dan ayah kami yang kami sayang amin. Ya Allah Amin Ya Allah Alhamdulillah Engkau telah menitipkan kami iman dan taqwa dalam hati kami Alhamdulillah Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariat Islam Ya Allah amin. Alhamdulillah Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki Ya Allah amin. Ya Allah jika kami dalam keadaan sakit dan sering mendapatkan musibah hmm. Dan jika itu dari kesalahan dan dosa kami hmm. Kami mohon ampun kepada mu ya Gafar hmm. Dan kami mohon agar kau berkenan menyembuhkan penyakit kami ya Allah hmm. Dan jika diantara anak-anak kami sakit ya Allah Karena kesalahan dan dosa kami orang tuanya ya Allah kami mohon ampun kepadamu ya ghafar Dan kami mohon agar engkau menyembuhkan penyakit anak kami ya salam Agar satu warga kami bisa lebih sujud kepadamu ya Allah amin Ya Allah kami mohon agar engkau jauhkan kami dari gunaan syaitan yang Engkau kutuk ya Allah Engkau jauhkan kami dari kejengkelan dan kemarahan dalam hati kami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 Mudahkan kami dalam mencari rezeki yang halal dan taib di muka bumi, Amin. Ya Allah Agar hati kami tenang dan tenteram, Ya Allah Dan sebagian kami berikan di jalan Ya Allah, Amin. Amin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Amin. Mudahkan kami dalam mengerjakan kehidupan kami di dunia ini, Ya Allah Amin. Dengan penuh lindungan-Mu, Ya Allah Dengan penuh lindungan-Mu, Ya Allah Ya Allah, berikanlah kami petunjuk dan jalan, Ya Allah agar hmm. kami bisa mengerjakan syariat Islam dengan istiqamah ya Allah amin ya Allah hanya kepada-Mulah kami menyembah dan hanya kepada-Mulah kami meminta pertolongan ya Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah rabbana atina fid dunya wa fil hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin semoga setiap doa kita dijawab oleh Allah subhanahu wa taala pemirsa di mana pun berada, untuk esok hari acara nikmatnya sedekah yang biasa dipandu oleh guru kita Ustaz Yusuf Mansur, besok insyaAllah akan dipandu oleh Syekh Ali. Terima kasih atas segala perhatiannya, para hadirin, jamaah Masjid Anidah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.